بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اننا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلا ان تعلمنا ما ينفعنا وان تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'alil hazna idha syi'ta sahla Para jamaah sekalian Kaum muslimin dan kaum muslimat Hadirin dan hadirat Utamanya para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja, Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan rahmatnya Kepada kita semuanya Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan dalam niat Keikhlasan dalam beramal Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat Ilmu yang Allah berkai Ilmu yang bisa dengan mudah kita terapkan dalam kehidupan kita dan juga bisa dengan mudah kita sebarkan kepada orang lain Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Kaedah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Adalah kaedah yang berhubungan dengan sebuah barang Yang tidak diketahui Atau tidak bisa diketahui Siapa pemiliknya Kaedah tersebut berbunyi Iza ta'adzara Ma'rifatu man lahul haq Ju'ilakal ma'dum Iza ta'adzara Ma'rifatu man lahul haq Ju'ilakal ma'dum Apabila Pemilik suatu barang Apabila pemilik suatu barang Tidak bisa diketahui Maka Dia dianggap tidak ada Maksudnya barang tersebut dianggap tidak ada pemiliknya Apabila pemilik suatu barang Tidak bisa diketahui Maka barang tersebut dianggap tidak ada pemiliknya Ini kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui <tuh> Kalau kita melihat Barang dilihat dari sisi Kepemilikan Maka Kita akan membagi barang menjadi dua Barang Yang ada pemiliknya Dan barang yang tidak ada pemiliknya Yang pertama Kalau kita mulai dengan Barang yang tidak ada pemiliknya Maka Bisa kita contohkan Seperti Harta karun Harta karun Adalah harta Yang tidak ada pemiliknya Memang dahulu Pasti ada pemiliknya Karena tidak mungkin Harta Tertimbun sendiri Tidak mungkin harta Tersimpan sendiri di dalam sebuah tanah Maka Eee eh, tapi sekarang ini ya Dia tidak ada pemiliknya Sekarang ini menjadi tidak ada pemiliknya Harta karun seperti ini Bisa Dimiliki oleh orang yang menemukannya Tetapi Dia diwajibkan untuk Mengeluarkan Zakatnya Yaitu Seperlimanya atau 20%-nya. 20%, -nya. 20 dari harta tersebut wajib dikeluarkan sebagai zakat. Hal ini sebagaimana bisa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fil rikaz Pada barang rikaz yaitu barang ee uh, timbunan atau harta karun wajib zakat 1/5 Pada barang rikaz atau harta karun ada kewajiban zakat 1/5 Ini menunjukkan bahwa sisa dari 1/5 itu ya menjadi milik orang yang menemukannya kalau misalnya ada orang membeli tanah Kemudian setelah dia beli tanah Dia menggali tanahnya tersebut Secara tidak sengaja dia menemukan ada peti Di dalam peti tersebut dia menemukan Emas-emasan yang banyak Inilah yang disebut dengan harta karun <tuh> Ketika dia ingin memiliki harta karun tersebut maka syariat membolehkannya tapi syariat memberikan syarat seperlimanya untuk dikeluarkan sebagai zakat kemudian diantara contoh harta yang tidak ada pemiliknya adalah tanah tanah yang tidak ada pemiliknya Tanah yang tidak ada pemiliknya ini bisa dimiliki oleh seseorang Caranya adalah dengan menanaminya Caranya adalah dengan membukanya Siapa yang pertama kali membuka dan menggunakan tanah tersebut Maka dialah yang paling berhak untuk menjadi pemiliknya hal ini sebagaimana disabdakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahya ardan mayyitah fa hiya barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan itu menjadi miliknya barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan itu menjadi miliknya. Walaisa li'irqin zalimin haqqun. Dan tidak ada hak bagi sebuah usaha yang zalim. Tidak ada hak bagi sebuah usaha yang zalim. Kalau misalnya hal bah, tanah tersebut sudah dimiliki oleh orang lain, kemudian ada orang lain yang dia Menggarap tanah tersebut Maka usaha yang seperti ini Atau orang yang datang Belakangan padahal tanah tersebut Sudah dimiliki oleh orang lain Orang tersebut ia ya, dianggap sebagai orang yang zalim Orang tersebut Dianggap sebagai orang yang zalim Dan usaha orang tersebut Yang dilakukan di atas tanah itu Menjadi Usaha yang sia-sia Menjadi usaha yang Sia-sia Apabila pemilik tanah menginginkan tanaman-tanamannya untuk dicabut, maka dia harus mencabutnya. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, "Waleisa liairqin dalimin hakun dan tidak ada hak bagi sebuah usaha yang zalim. Dia telah melakukan kezaliman di situ." tanah milik orang lain tapi dia garap. Maka usahanya tersebut menjadi sia-sia karena itu tindakan kedzaliman. Ini yang berkaitan dengan barang yang tidak ada pemiliknya. Ya. Barang yang tidak ada pemiliknya, apabila itu harta karun ya atau harta timbunan dari orang-orang yang hidup di masa lalu, maka Seseorang boleh mengambilnya tapi dengan syarat mengeluarkan zakatnya yaitu seperlima. Apabila barang tersebut berupa tanah ya. Tanah tidak ada pemiliknya maka dia boleh menggunakannya. Dia boleh menjadi pemiliknya dengan syarat dia yang membukanya, dia yang menggunakannya pertama kali. Baik. Barang yang kedua adalah barang yang ada pemiliknya Barang yang ada pemiliknya ini Terbagi menjadi dua Yang pertama adalah Ada pemiliknya dan bisa diketahui pemiliknya Ada pemiliknya dan bisa diketahui pemiliknya Kalau keadaannya demikian maka seseorang tidak berhak memiliki barang tersebut karena sudah ada pemiliknya dan diketahui siapa pemiliknya kecuali atas keridhaan pemiliknya. Orang lain tidak boleh memiliki barang tersebut kecuali atas izin pemiliknya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu malum ri'in muslimin" Illa bitibatin min nafsihi Tidak dihalalkan Harta seorang muslim Untuk dimiliki Oleh orang lain Kecuali Dengan kerelaan hatinya Kecuali dengan Kerelaan hatinya Sehingga Apabila kita ingin Mendapatkan Atau memiliki Harta milik orang lain Maka kita harus Mungkin minta izin Bolehkah saya memiliki barang tersebut Kalau dia mengatakan tidak boleh Maka kita tidak boleh memilikinya Secara zalim misalnya Kalau orangnya mengatakan silahkan Maka Itu bertanda Barang tersebut bisa kita miliki Tidak boleh kita mencuri Barang milik orang lain Tidak boleh kita mengambil Barang milik orang lain Secara zalim Islam Memerintahkan kepada kita Untuk menghormati Harta milik orang lain Hak kepemilikan di dalam Islam Dijaga, dihormati Siapapun yang memilikinya Baik dia teman kita Ataupun dia musuh kita Baik dia orang yang kita sukai Atau orang yang kita benci Dia punya hak milik Dan hak kepemilikan itu Harus kita hormati Karena kita diperintahkan oleh Islam Dengan perintah ini Inna dimakum Wa amwalakum wa haram kahurmati yaumikum hadha kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya darah kalian harta kalian dan kehormatan kalian itu diharamkan untuk orang lain itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala kehormatannya maka kita tidak boleh kita tidak boleh mengambil barang-barang tersebut secara zalim Kemudian yang kedua Ada barang-barang yang sebenarnya sekarang ada pemiliknya Tapi kita tidak tahu siapa pemiliknya Dan ini berbeda dengan harta karun ya. Kalau harta karun Sekarang pemiliknya sudah tidak ada sekarang pemiliknya sudah tidak ada Pemiliknya ada tapi di zaman dahulu Dia menyimpan barang tersebut di dalam tanah Kemudian dia mati Kemudian dia tidak menyampaikan hal tersebut kepada yang lain Akhirnya ditemukan beratus-ratus tahun kemudian Atau berpuluh-puluh tahun kemudian Sehingga ketika itu ya barang itu sudah tidak ada pemiliknya kalau barang temuan ini ya eh, kalau barang kalau yang sedang kita bahas ini adalah barang yang sebenarnya masih ada pemiliknya tapi kita tidak bisa mengetahui siapa pemiliknya di mana dia Contohnya seperti barang temuan ya barang temuan ini tidak bisa Ya, seringkali tidak bisa kita temukan siapa pemiliknya. Misalnya, kita jalan-jalan ya, kita mendapati ada anting jatuh atau cincin jatuh, ya. Cincin biasanya tidak ada namanya. Begitu pula anting tidak ada namanya. Dan biasanya seseorang ya tidak membuang cincinnya Biasanya seseorang tidak membuang antingnya Cincin dan anting ini biasanya ya ada pemiliknya Tapi ya sekarang yang terjadi cincin atau anting tersebut jatuh Kemudian, kemudian ditemukan oleh orang lain Barang temuan ini ada pemiliknya tapi yang menemukannya tidak bisa tahu siapa pemiliknya maka apa yang menjadi kewajiban orang yang menemukan barang tersebut Ya, Islam memberikan aturan yang rinci dalam kehidupan kita barang ini sebenarnya masih ada pemiliknya dan Islam menjunjung tinggi hak kepemilikan Maka Islam memberikan aturan yang menemukannya harus mengumumkan selama setahun. Dia harus berusaha mengumumkan. Kalau sekarang mungkin di media sosial atau mungkin ya di tempat ya, di pasar yang dekat dengan tempat barang tersebut ditemukan atau mungkin ke kantor kepolisian, ya. Sampai setahun dia harus mengumumkan itu Kalau sampai setahun Tidak ada yang datang kepadanya Sampai setahun dia tidak tahu pemiliknya Maka Islam ya, memberikan solusi Barang tersebut boleh dimiliki oleh penemunya <tuh> Karena dialah orang yang paling berhak Dengan barang tersebut Karena dia yang menemukannya Dan dia sudah berusaha untuk mencari pemiliknya Maka silahkan dia memilikinya Setelah selama setahun pemiliknya tidak datang kepada dia Atau pemiliknya tetap saja tidak dia ketahui Dia boleh memilikinya dia boleh misalnya menggunakannya Kalau misalnya barangnya rusak Maka dia tidak wajib menggantinya Kecuali ya, Kecuali apabila setelah lima tahun pemiliknya datang Setelah lima tahun pemiliknya baru tahu pengumuman Yang disebarkan oleh orang tersebut Akhirnya pemiliknya Mendatangi orang yang menemukannya Kalau ditanya Atau kalau kejadiannya Barang tersebut sudah tidak ada bagaimana Ustaz Kita katakan <tuh> Pada asalnya Barang tersebut Masih menjadi Milik pemiliknya Sehingga sekarang Pemiliknya Yang berhak Menentukan eh, Keputusannya Kalau misalnya pemiliknya Masih menuntut penemunya Untuk mengembalikan barang tersebut Maka penemu Harus mengembalikan barang itu Maka penemu harus mengembalikan Barang itu Kalau misalnya Barang tersebut Sudah rusak Maka penemu harus menggantinya kalau barang tersebut sudah diberikan kepada orang lain sama penemu harus menggantinya kalau misalnya orang tersebut asalnya menyedekahkan barang itu atas nama pemiliknya bagaimana maka orang tersebut tetap wajib menggantinya dan sedekah itu menjadi ya, pahalanya menjadi pahala dia Sedekah tersebut pahalanya menjadi pahala dia sekarang, bukan pahala pemilik barang itu karena pemilik barangnya sudah menuntut untuk dikembalikan barangnya. Ini konsekuensi, ya ini konsekuensi karena e, di sini ada dua e, orang, sebenarnya yang satu ya sudah diizinkan oleh syariat, tapi ternyata pemilik aslinya datang sehingga pemilik aslinya lebih berhak dengan barang tersebut daripada penemunya. Makanya di sini ya pemilik asli lebih didahulukan haknya. Sedangkan penemunya <tuh> apabila dia sudah melakukan yang diwajibkan oleh syariat, maka dia tidak berdosa dalam menggunakannya. Ya, tidak berdosa dalam uh, memberikannya kepada orang lain. Ya. Dan usaha dia untuk mengumumkan, ya, usaha dia untuk menjaga selama setahun, ya, akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebagai pahala. Sehingga kalau dikatakan dia rugi, maka tidak bisa kita katakan dia rugi, ya, penemu ini tidak rugi. Kenapa? Karena dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan dia tidak berdosa sama sekali dalam menggunakan Barang yang sebenarnya masih milik orang lain Bahkan ya, Menghabiskan barang Atau merusakkan barang yang sebenarnya masih ada Pemiliknya Taip. Contoh yang kedua Ketika seseorang ya Misalnya Dulunya Dia hidup sebagai perampok Dia merampok barang dan Akhirnya Dia bertaubat Setelah dia bertaubat Dia melihat Banyak barang yang ada di sekitar kita Ternyata dari, dari Hasil rampokan Bagaimana status Dari barang-barang tersebut Yang menjadi kewajiban dia Yang pertama apabila ada barang-barang yang ada pemiliknya Maka dia wajib mengembalikan kepada pemiliknya Apabila ada barang-barang Yang diketahui pemiliknya Maka dia wajib mengembalikan barang-barang tersebut Yang dulu dirampoknya kepada pemiliknya Dengan cara apapun ya, Dengan cara apapun yang penting barang tersebut sudah sampai kepada pemiliknya Apabila barang-barang yang lain Tidak diketahui pemiliknya bagaimana Kita katakan barang tersebut tetap haram Berada di tangan dia Yang menjadi kewajiban dia Adalah menyedekahkan barang tersebut Ya mengeluarkan barang tersebut dari tangannya Bisa dengan sedekah ya Tapi sedekah Dengan niat dari orang yang memilikinya ya, Bukan sedekah dengan niat dari dirinya Tapi sedekah dengan niat dari orang yang memilikinya Karena itu bukan milik dia Dia mendapatkannya dari cara yang diharamkan Yaitu dengan cara merampok Dalam masalah ini juga sama dengan yang tadi Apabila dia sudah menyedekahkan barang tersebut. Dengan niat yang yang sedekah adalah pemiliknya. Apabila pemiliknya ternyata nantinya datang. Maka dia wajib menggantinya. Dia wajib menggantinya. Dan sedekah tersebut pahalanya menjadi pahala dia. Pahalanya berpindah kepada kepada dia karena sekarang hakikatnya yang bersedekah adalah adalah dia bukan pemilik barang tersebut karena pemilik barang asli sudah menuntutnya untuk dikembalikan. Baik. Dalil dari kaidah ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada luqatan falyashhid zaa adlin" atau zawi adl wa la yaktum wa la yughayyib fa in wajada sahibaha falyardaha alayhi wa illa fa huwa malullah azza barang siapa yang menemukan barang temuan maka hendaklah dia mencari saksi satu orang yang adil atau dua orang yang adil dia mencari saksi bahwa dia menemukan barang temuan itu. Dan jangan sampai dia menyembunyikan barang tersebut. Jangan sampai dia menyembunyikan barang tersebut. Dia umumkan bahwa dia menemukan barang ini dan barang itu. Dia harus mengumumkannya. ya. Dan sebaiknya dia mencari saksi. Satu saksi yang adil Atau dua saksi yang adil Kemudian Apabila dia Menemukan pemilik barang tersebut Maka dia harus mengembalikannya Karena itu memang bukan punya dia Itu ada orang yang memilikinya Kalau misalnya tidak ada Orang yang datang kepada dia Untuk mengambil barang tersebut Karena dia pemiliknya Maka itu adalah harta Allah Yang Allah berikan kepada siapapun yang dia kehendaki Maksudnya Berarti harta tersebut Allah berikan kepada dia Kepada penemunya Yang tadi sudah mengumumkan Yang tadi sudah mem mempersaksikan ya Bahwa dia menemukan barang A dan barang B Karena Sudah tidak ada orang yang datang kepadanya ya maka dianggap barang tersebut yang eh, barang tersebut dianggap tidak ada pemiliknya dan yang paling berhak terhadap barang tersebut adalah orang yang menemukannya. Taib hadis yang kedua yang menjadi dalil keedah ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Zaid ibn Khalid al Juhani radhiyallahu anhu dia mengatakan jaa'a a'rabiun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fas'alahu 'amma yaltaqitu maka orang Badui tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang barang yang dia temukan <tuh> Faqala arifha sana Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umumkan barang tersebut selama setahun ثم احفظ عيصها Kemudian jagalah bungkus dan tali pengikatnya Fa in jaa'a biha Kemudian apabila ada orang yang mengabarkan tentang barang tersebut Apabila ada orang yang mengabarkan barang tersebut Maksudnya apabila ada orang datang Dia mengaku sebagai pemiliknya Dan dia menyebutkan ciri-ciri dari barang tersebut Karena bukti seseorang memiliki barangnya adalah dia tahu ciri-cirinya Dia datang kepada, misalnya kepada kita Ya, kalau yang menemukan kita Dia datang kepada kita, dia mengaku saya yang memiliki barang itu Kita tanya kepada dia, ciri-cirinya apa? Dia sebutkan ciri-ciri Kalau misalnya kita melihat barang tersebut berupa dompet Apa isi dompet itu? Dia sebutkan semuanya Ya. Yeah. Dia sebutkan isinya ini, ini, ini, ini. Ya. Yeah. <tuh> Ada uangnya sekitar sekian. <tuh> Kalau dia menyebutkan sifat-sifat dari barang tersebut dan kita sudah yakin bahwa dia pemiliknya, maka kita serahkan barang tersebut kepada pemiliknya. Wa illa fastanfiqha kalau tidak ada pemiliknya yang datang kepada kita, ya maka kita boleh memanfaatkannya. Silahkan dimanfaatkan, silahkan digunakan. Ya, ini juga ya kita harus uh, kembalikan kepada kaedahnya, ya bahwa apabila kita sudah menggunakannya sampai habis, kemudian ternyata orangnya datang, pemiliknya setelah itu datang, ya maka Pemiliknya yang paling berhak untuk mendapatkan barang tersebut Solusinya kita ya bisa meminta kepada dia untuk diikhlaskan Kalau misalnya dia tidak mengikhlaskannya Maka kita wajib menggantinya Kita tetap wajib untuk menggantinya Karena dia yang lebih berhak daripada kita Kita hanya menemukannya saja Sedangkan dia memang pemilik aslinya Baik, di antara contoh dari kaedah ini Apabila ada orang yang menipu orang lain Apabila ada orang yang menipu orang lain Akhirnya dia mendapatkan barang orang yang dia tipu Baik, orang yang menipu seperti ini Dia punya kewajiban untuk mengembalikan barangnya dia wajib mengembalikan barangnya kepada pemilik aslinya. Tapi kalau misalnya tindakan penipuannya tersebut sudah berjalan lama dan akhirnya dia lupa barang tersebut dari siapa, tapi dia tahu bahwa barang itu dia dapatkan dari hasil menipunya. Maka kalau misalnya ya dia sudah tidak bisa lagi menemukan siapa yang dia tipu ya maka barang tersebut bisa dia sedekahkan dia punya kewajiban untuk membebaskan dirinya dari barang haram itu karena itu bukan barang miliknya maka solusinya adalah dengan menyedekahkannya kepada orang lain dengan niat yang bersedekah adalah pemiliknya dengan niat yang bersedekah adalah pemiliknya, pemilik aslinya sehingga nanti di akhirat ya, misalnya ketika dia dituntut oleh pemilik aslinya, dia bisa mengatakan saya sudah sedekahkan barang tersebut dengan eh, niat yang bersedekah adalah kamu, pemilik barang tersebut nantinya di akhirat mendapatkan pahala sedekah baik -tai> Apabila orang tersebut ternyata datang ya, Atau Yang menipu Ingat setelah dia Menyedekahkan barang Dengan niat yang bersedekah adalah Pemiliknya Sebulan kemudian dia ingat Oh iya Barang yang saya sedekahkan itu Ternyata milik si Fulan Apa yang harus dia lakukan Dia harus Pergi ke tempatnya si Fulan itu Dia kabarkan apa yang dia lakukan Kalau si Fulan tersebut tidak rela Barangnya disedekahkan Ya Maka Yang menipu tadi Harus menggantinya Ya Yang menipu tadi harus Menggantinya Dan kalau dia sudah mengganti, maka barang tadi yang dia sedekahkan itu menjadi, ya, pahalanya menjadi milik-milik dia Taib Di antara contohnya adalah apabila ada orang yang meninggal Apabila ada orang yang meninggal, dia meninggalkan warisan Warisannya banyak Tapi ternyata tidak ada ahli warisnya Ternyata Tidak ada ahli warisnya Atau mungkin ada ahli warisnya <coughs> Tapi Tidak diketahui di mana tempatnya Sudah lama pulang Atau pergi dari eh, Desanya ya Ahli waris tersebut sudah lama pergi dari Desanya Mungkin <coughs> sampai 50 tahun Tidak diketahui kabarnya lagi ya. Dianggap seperti orang yang Tidak ada maka barang tersebut ya harus diserahkan kepada baitul mal dari baitul mal disalurkan kepada kaum muslimin yang membutuhkannya ya dari baitul mal nanti harta tersebut diberikan eh, kepada kaum muslimin ya mereka yang membutuhkan harta tersebut ya maka bisa diberikan kepadanya. Atau ya disalurkan dalam bentuk kepentingan kaum muslimin, ya. Fasilitas umum, ya. Atau hal-hal eh, lain yang bermanfaat bagi kaum muslimin. <tuh> Termasuk di antara yang bisa menjadi contoh kaidah ini adalah apabila ada seorang wanita yang ingin menikah tapi dia tidak punya wali ya ada seorang wanita yang menikah dan dia tidak punya wali siapakah walinya walinya ya dianggap tidak ada dan yang menjadi walinya adalah pemimpin ya atau dalam masalah ini adalah wali hakim karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sultanu waliyuman la waliyalah sultan atau pemimpin ya itu menjadi wali orang yang tidak punya wali pemimpin itu menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki memiliki wali ketika pemimpin menunjuk hakim untuk menjadi penggantinya dalam perwalian Maka wali hakim menjadi wali perempuan atau wanita yang demikian Sebagai penggantinya pemimpin Atau sebagai wakilnya pemimpin Maka seorang wanita ya yang tidak memiliki wali Atau dia memiliki wali tapi walinya sudah lama hilang Tidak diketahui kemana rimbanya tidak diketahui kabarnya sampai berpuluh-puluh tahun misalnya. Maka ya dianggap wali tersebut tidak ada. Wali tersebut dianggap tidak ada dan yang menikahkan dia adalah wali hakim. Taib. Contoh yang berikutnya bayi yang ditemukan. Ya, apabila ada seseorang menemukan bayi, ya. Bayi tersebut Dibuang oleh orang tuanya Na'udzubillah min hadhal amal ya. Jadi orang tuanya ya, Membuang bayinya ya, Dengan alasan apapun Ketika seseorang menemukan bayi Dan dia Tidak mengetahui siapa ayah bayi itu dia sudah berusaha untuk menemukan ayah dari bayi itu tapi tidak bisa. Maka di sini dianggap orang tuanya tidak ada. Tapi penemu bayi tersebut tidak boleh menasabkan bayi itu kepada dirinya. Tidak boleh dia mengatakan bahwa itu anaknya. Tapi dia boleh, ya Mengatakan bahawa itu Saudaranya di dalam Islam Dan itu adalah maulanya Hal ini sebagaimana disebutkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Ahzab Ayat 4 sampai 5 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wabaja'ala azwajakumullai تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم الله ختاكن الله sama sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua hati di dalam rongganya dan dia tidak menjadikan istri-istri kalian yang kamu zihar itu sebagai ibu kalian dia Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan istri-istri kalian yang kalian zihar sebagai ibu kalian dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menjadikan Anak-anak angkat kalian Sebagai anak kandung kalian Yang demikian itu Hanyalah perkataan kalian Di mulut kalian saja Dan Allah mengatakan yang sebenarnya Dan dia Dialah yang menunjukkan Jalan yang benar Panggillah mereka yaitu anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Ya, kalau misalnya ada anak atau ada orang yang mengambil seorang anak sebagai anak angkat, ya maka dia harus tetap menasabkan anak tersebut kepada bapak kandungnya. Ya. Tidak boleh dia menasabkan anak tersebut kepada dirinya sendiri. Karena anak itu adalah anak orang lain <coughs> Panggillah mereka anak-anak angkat itu Dengan memakai nama bapak-bapak mereka Itulah yang lebih adil Di sisi Allah SWT Dan jika kalian tidak mengetahui Bapak-bapak mereka Maka panggillah mereka Sebagai saudara-saudara kalian dan sebagai maula-maula kalian. Kalau misalnya seseorang mengambil anak angkat dan dia tidak tahu siapa orang tuanya. Ya ada yang demikian memang, ya. Kadang-kadang seseorang yang tidak punya anak ya, datang ke panti Asuan. Di panti Asuan tersebut ada anak -anak, ada anak ada anak-anak ya yang ditinggal oleh orang tuanya dan tidak diketahui siapa orang tua tersebut ya jadi panti asy panti asuhan tersebut dikirimi anak ya dan tidak diketahui siapa orang tuanya yang mengirimkan ke panti asuhan tersebut bukan orang tuanya ya anak-anak yang demikian ini ya seperti anak temuan orang tua aja tidak bisa diketahui maka eh, sebagai orang yang mengambilnya sebagai anak angkat dia tidak boleh menganggapnya sebagai anak dia karena itu bukan anak kandung dia Islam memberikan solusi panggillah dia sebagai saudara-saudara kita atau sebagai maula maula kita ya maula orang yang ee, mengambilnya sebagai sebagai anak ya inilah beberapa contoh ya dari kaidah yang sedang kita bahas ya e, kaidahnya berbunyi idza ta'adzara ma'rifatu man lahul haq ju'ila kal ma'dum apabila suatu barang tidak bisa diketahui siapa pemiliknya Maka barang tersebut dianggap tidak ada pemiliknya. Ya. Barang yang tidak bisa lagi diketahui siapa pemiliknya, maka pemiliknya dianggap tidak ada, ya. Mudah-mudahan pembahasan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah. Dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka'ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ilayu middin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Jazakallahu khairan, wa barakalahu kepada Ustaz Dr. Mushaf dari Aladzhalahu Taala, atas pembahasan materi yang sangat bermanfaat sekali dari buku Al-Qouah Idul Fikihia, kaedah-kaedah praktis memahami fikih Islami. Nam, khotbah selama zikmullah dan seperti biasa setelah penyampaian materi, silakan anda dapat bertanya secara langsung di kesempatan ini di lantai telepon 0218236543 atau anda dapat mempersiapkan atau mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543 untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di lantai telepon 0218236543 halo ya halo halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa di mana dari Siliana di Situbondo Ibu Siliana di Situbondo, silahkan uh, Ini Ustadz, kalau misalnya menemukan satu barang, terus diumumkan Terus katanya yang satu punya yang ini, katanya yang D punya yang D, katanya yang A punya yang A gitu Ustadz ya. Bagaimana uh, solusinya Ustadz? Kan kalau diumumkan kan kalau orang yang tidak jujur pasti kalau Ustadz kan mengapunnya mm, seperti itu Ustadz Mohon solusinya Ustaz, Syukron. Ya, saya Kamal Hayir. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat atas pertanyaannya dan silahkan Ustaz Iya. Eh, apabila kita menemukan barang kita umumkan, kemudian yang datang kepada kita ternyata lebih dari satu, ya, maka kita bisa E, cari siapa e, Pemilik Sebenarnya Misalnya dengan menyumpahnya Siapa yang berani bersumpah Bahwa barang ini miliknya Kalau ternyata Ya mereka semuanya Bersumpah ya Mereka tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya ber bersumpah semuanya Karena barang yang yang kita temukan adalah barang yang sangat berharga mereka kepingin memiliki semuanya akhirnya mereka tidak peduli dengan sumpah ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala kemudian kalau ternyata keadaannya demikian maka kita perintahkan kepada setiap dari mereka untuk menyebutkan ciri-cirinya apa ciri barang itu ya ini di sini pentingnya kita E, tahu bagaimana cara kita mengumumkan barang itu, ya. Jadi kalau kita mengumumkan barang, ya, jangan sampai kita mengumumkan barang dengan semua sifatnya. Jangan sampai kita mengumumkan barang dengan semua sifatnya. Cukup ya sebagian sifat saja. Cukup sebagian sifat saja kita sampaikan. Atau kita menyimpan sifat yang paling inti dari barang itu. Sifat yang eh, tidak biasa diketahui oleh orang, ya, misalnya ada tanda-tanda khususnya, ya, kita tidak sampaikan hal tersebut kepada kepada orang ketika kita mengumumkan barang itu. Ketika, ya, misalnya hanya salah satu dari mereka yang mengetahui ciri barang yang kita temukan dengan detail maka kita tahu di situ bahwa dialah yang paling berhak dengan barang itu karena dialah orang yang paling uh, uh, besar kemungkinannya sebagai pemiliknya kalau misalnya ternyata semuanya bisa menyebutkan sifatnya kita sudah berusaha untuk mencari siapa pemilik sebenarnya ternyata semuanya datang dengan uh, sesuatu yang kita inginkan kita tidak bisa membedakan akhirnya siapa ini pemilik sebenarnya maka di sini ya ada sebagian ulama yang mengatakan boleh diundi ya sekarang kita tidak tahu siapa pemilik yang sebenarnya yang datang kepada kita lebih dari satu dan barangnya satu tidak mungkin dibagi maka di sini kita pakai cara kurah ya atau Undian, ya. Silakan diundi. Yang keluar namanya itulah yang paling berhak untuk mendapatkan barang tersebut. Allah taala alam. Namazalakallahu khairan wa barokallahu fi kumustad atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Siliana di situ Bondo. Dan pertanyaan selanjutnya kami coba angkat Dari pesan singkat yang sudah masuk Di kesempatan ini Ada beberapa pertanyaan yang sama Di antaranya Dari hamba Allah di Jakarta Dan beberapa penanya yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz kalau kita menemukan Sejumlah uang sebesar 50 ribu rupiah Apakah harus diumumkan Terlebih dahulu ataukah Bisa dimanfaatkan pribadi Atau harus langsung diinfakkan Dan Ustadz bagaimana teknis mengumum, Mengumumkan barang Yang hilang di jalan tersebut Mohon nasihatnya Ustadz Syukuran e, Waalaikumsalam Wabarakatuh e, Pertanyaan yang sangat bagus ya Karena memang e, Hal ini banyak dialami oleh masyarakat ya eh, para ulama membedakan antara barang temuan yang nilainya tinggi dengan barang temuan yang nilainya rendah kalau misalnya uang seribu dua ribu kita temukan di jalan ya maka eh, tidak perlu diumumkan karena orangnya juga ya tidak eh, ada keinginan ya untuk mencarinya 1000 2000 5000 ya mungkin sampai 5000 10000 pun ya masih dianggap sedikit ya masih dianggap sedikit itu menurut pandangan umum masyarakat kita ya sehingga eh, kalau kita menemukan barang-barang eh, yang remeh seperti ini maka eh, kita boleh menggunakannya kita boleh menggunakannya kalau misalnya kita berhati-hati dan ingin menyedekahkannya, maka itu lebih lebih afdal. Kemudian, kalau ternyata kalau ternyata setelah kita sedekahkan atau setelah kita gunakan, ternyata datang orangnya. Ternyata datang orangnya. Maka kita wajib mengembalikannya. 50 ribu bagaimana Ustadz? 50 ribu ya, ini bisa berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Kalau misalnya di desa, 50 ribu mungkin dianggap banyak. Tapi kalau misalnya di kota-kota besar, ya, yang pandangan umum masyarakat 50 ribu adalah e, uang yang sedikit, maka di daerah itu dihukumi sebagai sesuatu yang yang sedikit. Tapi kalau di sebuah daerah terpencil atau masyarakatnya miskin, 50 ribu dianggap banyak, ya. Seperti di kota saya ini, orang ada yang bekerja sehari mendapatkan uang 50 ribu, sehingga Ketika uang 50 ribu ini kita temukan di kota yang seperti ini ya, Maka kita harus mengumumkannya Kita harus mengumumkannya Kalau misalnya Ustadz 50 ribu di tangan saya ini sedikit Di tangan saya ini sedikit Untuk apa saya umumkan? Saya capek-capek Kita katakan Kalau tidak ingin capek maka jangan diambil Kalau tidak ingin capek maka jangan cari tanggung jawab Sudah biarkan biar nanti ada orang lain yang menemukan yang dia mampu untuk mengumumkan ustaz kalau orang lain yang menemukan nanti malah diambil oleh dia dimakan oleh dia kita katakan itu antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ingin mengamankannya maka harus harus tanggung jawab ya kalau kita ingin mengamankannya maka harus tanggung jawab jangan malah kita kita pakai karena itu hak milik orang lain dan di dalam kota tersebut uang segitu ya dianggap banyak ya bagaimana tidak dianggap banyak untuk mendapatkannya dia harus bekerja sampai sehari ya 7 jam dia bekerja atau 8 jam dia bekerja untuk mendapatkan uang 50 ribu ini bukan uang yang sedikit di daerah tersebut ya atau ada solusi lain ya berikan saja kepada kantor polisi berikan saja kepada kantor polisi ya serahkan tanggung jawab kepada mereka. Kalau ada yang mengatakan ustadz ya mungkin di sana kita mendapatkan orang yang lebih tidak amanah daripada kita. Ya kita katakan sebagaimana tadi. Kita sekarang tidak ingin menerima tanggung jawab. Kita kasihkan tanggung jawab kepada orang lain dan kepolisian adalah tempat yang ya, bisa dipercaya oleh masyarakat untuk menerima tanggung jawab itu. Kalau misalnya mereka Setelah dipercaya, ternyata Mereka malah tidak Mengamalkan atau Tidak menunaikan amanahnya Maka itu antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang menyampaikan uang ini ke sana tidak, eh, tidak bersalah Sama sekali, karena mereka memang Tempat untuk Memberikan barang-barang yang seperti itu Ya, intinya Kalau kita ingin tidak mendapatkan Tanggung jawab, maka Jangan diambil atau berikan kepada tempat-tempat yang punya tanggung jawab untuk itu. Ya, berikan tanggung jawab tersebut kepada orang lain. Serahkan kepada mereka. Ya, kalau kita ingin mengambilnya, maka kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban ya, eh, sebagai penemu barang tersebut. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawapan yang telah disampaikan dan pertanyaan terakhir kami coba angkat di pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz. Bagaimana hukumnya mencari barang yang hilang di masjid seperti kunci motor, sandal, tas, dan lain sebagainya? Apakah orang yang kehilangan barang boleh mengumumkannya di masjid dengan memakai toa? Syukur, Nostad. Uh, mengumumkan barang yang hilang di masjid diharamkan di dalam Islam, ya tidak boleh ya tidak boleh kita mengumumkan barang yang hilang di masjid apalagi dengan toa ya karena ada larangan khusus tentang itu ya dan masjid bukanlah tempat untuk eh, mengumumkan barang-barang yang yang hilang masjid bukanlah tempat untuk mengumumkan barang-barang yang hilang kalau tempat ini ya yang sangat mulia itu eh, digunakan untuk mengumumkan barang-barang tersebut maka ini akan merendahkan kedudukan masjid ini akan merendahkan kedudukan masjid karena masjid adalah tempat yang mulia Masjid diperuntukkan eh, untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dengan akhirat ya makanya rasulullah saw menutup pintu ini rasulullah saw menutup pintu ini mungkin bisa ya sebagai solusinya mungkin bisa di Eh, sediakan bisa disediakan eh, tempat yang khusus digunakan untuk eh, menempatkan barang-barang yang ketinggalan ya khusus untuk menempatkan barang-barang yang yang ketinggalan misalnya kunci lah atau dompet lah eh, kemudian eh, diletakkan di luar eh, atau ditempatkan di dinding Yang bagian luar dari masjid itu Sehingga Ketika ada orang merasa kehilangan Ya di masjid Maka dia bisa e, Merujuk ke tempat itu Atau bisa Dikhususkan Di kamar khusus Di masjid tersebut Atau ruangan khusus di masjid itu e, Untuk menyimpan barang-barang yang ketinggalan, sehingga e, para jemaah yang merasa kehilangan barang bisa langsung merujuk ke DKM dan bertanya, saya pernah kehilangan ya pada hari e, ini dan itu ya, barang berupa ini, sehingga dia bisa merujuk ke e, ruangan khusus itu, ya dan bisa langsung bertanya kepada DKM. Untuk mengumumkan secara langsung maka ada hadis yang melarangnya, ya maka jangan sampai kita melakukan, ya jangan sampai kita melakukan hal yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita jauhkan masjid dari perkara-perkara dunia, ya masjid itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tujuan utamanya dibangun adalah untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan akhirat, ya. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang semangat untuk menerapkan syariatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya di atas hidayah yang lurus, di atas sunah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita semuanya bersama nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di syurga Firdausnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya, mohon maaf. Dan kita insyaAllah ketemu di pertemuan berikutnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi.